طويل الشوق يمقى في اغترابي تقير في الحمد. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا فإلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin kama zakarahu al-zakiruna dha al-akhyar wa salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin makhtalafan laylu wa nahaq wa salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa Habibina wa Mawlana Muhammadin wa al-Muhajirina al wal-Ansar al Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwa Allah وتزودوا فإن خير الزاد التقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم فاتقوا الله ما استطعتم ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu an qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ala, aku beritahu kau bapa yang diharamkan di neraka atau bapa yang diharamkan di neraka. Aku beritahu kau bapa yang diharamkan di neraka. Aku beritahu kau bapa yang diharamkan di neraka. Aku Aku beritahu kau bapa yang diharamkan di neraka. Aku beritahu neraka. Atau orang yang tidak akan masuk ke dalam api neraka Mereka adalah setiap orang yang memiliki sifat Qari bin hayyinin sahlin Hadis riwayat At-Tirmidhi Dalam riwayat yang lain disebutkan Alakulli hayyinin layyinin qari bin sahlin Orang yang memiliki empat sifat Yaitu sifat hayyin Sifat layyin Sifat koripin dan sifat sahlin. Sodah kau Rasulullah saw. Jemaah yang dirahmati Allah ada empat sifat yang kita bisa ambil di dalam beberapa hadis tadi. Sifat yang sangat diistimewakan oleh Allah subhanahu wa taala pada diri seorang hamba. Bahkan Nabi saw sampai memberikan jaminan siapapun yang memiliki empat sifat ini. Tahrumu 'alanna tahrum 'alaihin nar api neraka tidak akan membakarnya atau dia tidak akan mungkin masuk ke dalam api neraka sifat yang pertama adalah sifat hayyin kalau kita membaca di dalam Al-Qur'an di antara ayat yang menjelaskan tentang sifat hayyin ini adalah surat Al-Furqan ayat 63 Allah Subhanahu wa taala berfirman A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa ibadur rahman wa ibadur rahman alladheena yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman asraka di antara ciri hamba Allah yang dicintai oleh Allah yang maha rahman adalah yamshuna 'alal ardi hawna. orang yang berjalan di muka bumi dalam keadaan haunan atau hayinan Haunan atau hayinan Para ulama menerjemahkan adalah Orang yang memiliki sifat tawadu Rendah hati Dan sifat rendah hati ini Adalah sifat dasarnya seorang hamba Bahkan kalau kita memberi judul Terhadap ayat yang pertama turun kepada Nabi SAW Maka ayat yang pertama turun kepada Nabi itu ada dua judul atau dua tema besar Tema yang pertama adalah tentang kebesaran Allah Dan tema yang kedua adalah tentang kehinaan seorang hamba Itulah ayat yang pertama turun kepada Nabi Iqra' bismi rabbikal ladhi khalak Ini ayat tentang kebesaran Allah Khalakal insan min alat Ini tentang kerendahan makhluk atau ikra wa rabbukal akram Allah yang Maha Mulia, allazi 'allama bil qalam yang Maha tahu segala sesuatu dan mengajarkan ilmu kepada manusia. Allamal insan malam lam ya'lam. Mengajarkan kepada manusia apa yang sama sekali mereka tidak tahu. Jadi kalau kita mau ngasih judul terhadap ayat atau wahyu yang pertama turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata yang berhubungan dengan makhluk ayat yang pertama turun itu adalah ayat tentang tawadu ayat tentang rendah hati rendah diri bahkan di hadapan Allah dan rendah hati di hadapan makhluk karena ini adalah sifat dasarnya seorang hamba tidak mungkin disebut hamba ketika dia meninggikan diri menganggap dirinya mulia menganggap dirinya di atas menganggap dirinya tinggi karena dasarnya seorang hamba itu adalah rendah Sehingga ketika seorang hamba meletakkan dirinya pada status yang Allah telah tempatkan dia Baru Allah akan memuliakan dia Tidaklah seseorang bersedekah kecuali hartanya akan bertambah Dan tidaklah seseorang merendahkan dirinya kecuali Allah akan mengangkat derajatnya Tapi sebaliknya ketika seorang hamba menempatkan dirinya di posisi yang lebih tinggi Maka Allah akan menjatuhkan dia, sebagaimana Allah menjatuhkan iblis. Anak Hayy Rummin, saya lebih baik daripada dia, kata iblis. Maka sejak saat itu iblis diusir dari surga dan dikutuk untuk selama-lamanya. Sifat rendah hati, bahkan rendah diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala adalah identitas aslinya makhluk. Identitas aslinya hamba, dan inilah ciri hamba yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Hayin. Kalau kita belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara contoh-contoh bagaimana Nabi menunjukkan hayinan sifat tawadu rendah hatinya beliau kepada sesama adalah kisah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di antara sahabat-sahabat ahli sufah. Ahli sufah itu adalah istilah untuk segolongan sahabat yang miskin yang mereka makan roti dari bahan yang kasar. Rotinya itu kasar dan keras sehingga kalau ingin dimakan, roti itu harus direndam dulu dengan air baru bisa dimakan, saking kasar dan kerasnya roti ini. Dan dalam bahasa Arab ini diistilahkan dengan qadid. Ketika Nabi duduk di antara para sahabat miskin, Lalu mereka menghidangkan roti-roti roti yang keras di hadapan Nabi. Lalu mereka merasa tidak enak hati karena malu kepada Rasulullah. Menganggap Rasulullah tidak pantas makan roti seperti yang mereka makan. Apa kata Nabi? Sesungguhnya saya adalah anak seorang perempuan yang biasa makan makan kodid. Sesungguhnya saya adalah anak seorang perempuan yang biasa makan kodid. Nabi ingin menempatkan dirinya sama dengan yang lain. Sehingga yang lain tidak merasa canggung kepada beliau. Dan beliau mengatakan, saya sudah biasa makan makanan seperti ini dari dulu juga. Jadi kita sama. Akhirnya para sahabat merasa nyaman, makan bersama Rasulullah Alaihi Wasallam Ini namanya hayyin. Tidak mencari perbedaan, tidak menganggap dirinya tidak pantas atau tidak level dengan orang lain. Tetapi justru merendahkan diri sehingga menjadi sama dengan orang lain. Bahkan dalam riwayat yang lain yang mungkin ceritanya juga cukup terkenal, walaupun ulama memberikan judul yang berbeda-beda terhadap kisah ini, adalah kisah ketika Nabi bertemu dengan sekelompok penggembala ternak. Dan di Arab pada masa itu yang menggembala ternak rata-rata bukan menggembala ternak pribadinya, bukan miliknya, biasanya milik orang kaya digembalai oleh orang-orang miskin. Sama kayak Nabi dulu pernah menggembala ternak-ternak orang Mekah, bukan ternak beliau sendiri. Ketika Nabi duduk di antara para penggembala, maka Nabi menyampaikan tidaklah Allah mengutus seorang Nabi kecuali mereka pernah menggembala ternak. Kenapa Nabi mengatakan ini? Mungkin ada ulama yang memberi judul hadis ini dengan judul tentang uh, character building, tentang leadership, tetapi jangan lupa... Bahawa angle lain dari kisah ini adalah sesungguhnya Nabi mencari persamaan antara beliau dengan orang di sekelilingnya, bahawa beliau mengatakan tidaklah Allah mengutus seorang Nabi kecuali pernah menggembala ternak seolah-olah menggembala ternak itu adalah pekerjaan yang mulia dan membuat mereka tidak pesimis, tidak rendah diri di hadapan Nabi saw. Ini adalah cara-cara cerdas Nabi saw dalam menyampaikan akhlak menunjukkan akhlak hayyin rendah hati di antara para sahabat banyak lagi hadis-hadis yang luar biasa kisah-kisah bagaimana Nabi rendah hati di antara orang lain di antara para sahabat bahkan ketika Nabi saw berbicara dengan anak kecil maka Nabi akan jongkok supaya setara Ukuran tubuh beliau dengan tubuh anak kecil Tidak berbicara seolah-olah beliau adalah seorang atasan Kepada anak kecil yang bekerja di rumah beliau Seperti Anas bin Malik Ini bahasa-bahasa hainan Orang-orang yang rendah hati di hadapan makhluk Dan Allah subhanahu wa ta'ala seringkali Mengingatkan manusia tentang sifat rendah hati Dengan cara menyebutkan asal-muasal penciptaan manusia Hampir semua ayat tentang penciptaan manusia ada pesan moral tentang hinaan rendah hati di dalamnya. Tidakkah kalian perhatikan dari apa kalian diciptakan? Ada ayat diciptakan dari tanah, ada ayat diciptakan dari dua uh, manusia yaitu Adam dan Hawa. Ada ayat yang diciptakan dari setetes air yang hina. Ada ayat yang diciptakan dari segumpal darah. Intinya adalah... Kalian harus tahu diri bahwa kalian sebetulnya bukan siapa-siapa Allah lah yang telah memberikan kepada kalian kehormatan dan kemuliaan Intinya adalah rendah hati Hampir semua ayat tentang penciptaan manusia Ada pesan tentang rendah hati di dalamnya Makanya Nabi SAW mengatakan Di antara empat sifat yang paling dicintai Allah kepada makhluk Adalah hayyin sifat rendah hati Memandang orang lain sama dengan dirinya dan diantara makna sombong atau takabur Adalah merendahkan orang lain Dan menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa taala. Sifat yang kedua Hayyinin layyin Layyin ini secara bahasa artinya Bertutur kata dengan bahasa yang lemah lembut Kalau kita memperhatikan bagaimana Islam Bisa memadukan antara lemah-lembut dengan ketegasan Ini menunjukkan betapa akhlak dalam Islam itu sempurna Karena banyak orang yang tidak bisa memadukan dua hal ini Seolah-olah ketika bersikap lemah-lembut dia menjadi lemah Dan ketika bersikap tegas dia menjadi kasar Padahal tegas dan kasar sesuatu yang berbeda Lemah dan lembut juga sesuatu yang yang berbeda Layin dan tegas Lemah lembut dan tegas Sesuatu yang bisa dipadukan Karena dua-duanya akhlak yang mulia Mustahil Dua akhlak mulia itu tidak bisa dipadukan Itu mustahil Yang tidak mungkin dipadukan adalah akhlak mulia Dan akhlak yang tercela Maka kalau ketegasan kita sepakati Sebagai akhlak mulia Pasti mungkin sekali untuk memadukan ketegasan Dengan sikap lemah lembut Bahkan Salah satu ayat yang cukup Jelas Mengajarkan kepada kita tentang sikap lemah lembut dalam situasi apapun Adalah ayat ketika Allah mentarbiah mendidik Musa dan Harun Ketika mengutus keduanya untuk berdakwah kepada Firaun Ketika Allah mengutus Musa dan Harun berdakwah kepada raja yang paling zalim yang pernah hidup di muka bumi Bukan hanya raja yang keras, yang kasar Bahkan raja ini pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan bukan hanya syirik tapi dia mengaku sebagai tuhan dia mengatakan ana rabbukumul a'la saya adalah tuhan kalian yang paling tinggi ketika Allah mengutus Musa dan Harun untuk berdakwah kepada raja yang paling jahat ini apa kata Allah waqulalahu qawlan layyinan dan ucapkanlah kepada dia ucapan yang lembut sebelum Musa disuruh untuk merevolusi Firaun, maka Musa diperintahkan lebih dulu untuk kula lahu kaulan lainan. Kenapa Allah katakan demikian? Karena Allah tahu karakter hambanya yang bernama Musa. Kalau Harun mungkin agak tidak terlalu dikhawatirkan akan bersikap kasar, karena Harun pada dasarnya punya sifat lemah lembut. Harun ini kalau diantara para sahabat mirip seperti Abu Bakar, sedangkan Musa mirip seperti Umar Memang terkenal dengan kerasnya terhadap kebatilan Sehingga sebelum Musa bersikap keras atau tegas kepada Fir'aun Maka Allah memberi dia briefing Memberi dia nasihat Katakanlah kalian berdua kepada dia ucapan yang lemah lembut Dan perhatikan juga kisah Ibrahim ketika berdakwah kepada ayahnya Begitu ayahnya marah-marah kepada Ibrahim bahkan mengancam akan merajam Ibrahim, apa kata Ibrahim? Qala salamun alaik saastaghfirulaka rabbi innahu kana bihafiyah. Kata Ibrahim, "Salam. Enggak apa-apa wahai ayah, aku akan minta ampun untukmu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku sangat baik kepadaku." Qaulan layinan sebelum kalimat-kalimat yang lain. Bahkan Nabi Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu mahal lembut dan mencintai kelembutan. Dan Allah akan memberikan kebaikan melalui jalan yang lembut yang tidak diberikan dengan cara-cara yang kasar. Maka muncullah salah satu kisah yang cukup fenomenal dalam kehidupan Nabi tentang sifat lemah lembut adalah adegan ketika ada seorang laki-laki badui buang air kecil di dalam masjid Nabawi. Ini masjid tersuci nomor tiga di dunia bagi kaum Muslimin. Setelah Mekah nomor dua, bahkan setelah Mekah kemudian Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Ada orang Badui dan orang Badui ini dalam istilah Arab disebut aarobi, orang yang tidak berpendidikan baik, orang yang belum paham Islam, bahkan belum masuk Islam. Dia ngelihat ada kayak tembok gitu, dia buang air kecil di situ. Lalu para sahabat berdiri ingin memarahi dia. Nabi mengatakan, tunggu, biarkan dia, jangan sakiti dia. Karena kalau dia ditahan atau dicegah, itu akan menyakiti dia, sudah terlanjur. Maka biarkan dia, jangan sakiti dia. Setelah dia selesai dengan hajatnya, maka Nabi kemudian ingin mengambil air, tetapi para sahabat mendahului beliau dan membersihkan kotoran laki-laki tadi. Setelah selesai, Nabi memanggil dia, lalu mengajak dia berbicara baik-baik. Walaupun tidak disebutkan secara detail, apa yang Nabi ucapkan kepada laki-laki ini. Tetapi kesimpulannya dengan kelembutan Nabi bertanya tentang e, siapa namanya, dari mana asalnya. Lalu memberi nasihat ini tempat apa, kenapa tidak boleh buang air kecil di sini. Setelah Nabi menasihatinya baik-baik, akhirnya dia kemudian masuk Islam. Dan setelah dia masuk Islam, dia berdoa kepada Allah. Ya Allah rahmatilah saya dan juga Rasulullah Alaihi Wasallam. yang lain jangan. Sampai dia berdoa seperti itu, rahmati saya dan Rasulullah saja, yang lain jangan. Karena dia sebel sama yang lain, sama Rasul dia cinta. Kemudian Nabi tersenyum dan mengatakan kalau berdoa, jangan berdoa seperti itu, doakanlah kebaikan buat semuanya. Baru dia katakan, Ya Allah rahmati saya, rahmati Rasulullah, rahmati kami semuanya. Sikap lemah lembut. Termasuk juga ada seorang laki-laki di zaman Nabi yang seringkali merencanakan untuk membunuh Nabi alaihi wasallam Sampai suatu ketika dia berhasil ditangkap oleh para sahabat Dibawa ke Madinah Sampai di Madinah Nabi menyuruh sahabat untuk mengikat dia Di salah satu tiang masjid Jadi dulu masjid juga berfungsi sebagai penjara darurat Dia diikat di tiang masjid Setiap kali Nabi datang ke masjid Nabi tersenyum kepada dia dan bertanya bagaimana kabarmu Awalnya dia marah Sudah tahu diikat nanya kabar Terus Nabi datang lagi dia Ditanya gimana kabarmu hari ini Gimana kabarmu hari ini Terus Nabi bertanya Intinya Nabi menyapa dia Walaupun dia musuh Dan ternyata lama kelamaan Dengan sapaan Nabi yang lembut Tulus dan senyum Nabi yang luar biasa Akhirnya dia menjawab Baik wahai Muhammad Bagaimana kabarmu Baik wahai Muhammad Lalu Nabi mengatakan Lepaskan ikatan dia Setelah dilepaskan ikatannya Nabi bertanya kepada dia Menurutmu Apa yang harus kami lakukan kepadamu Kata dia kalau engkau mau lepaskan saya Saya akan pulang ke kampung saya Akan saya ambil harta yang banyak Lalu saya berikan kepadamu tebusan terhadap diri saya Dan peganglah janji saya Maka Nabi mengatakan Tidak Engkau tidak perlu menebus, engkau bebas Dia mengatakan Saya bebas, ya Tapi kalau kamu ingin kembali ke negerimu Mandilah terlebih dahulu Dia disuruh mandi Setelah dia selesai mandi Dia diajarkan cara berwudu Ternyata gara-gara keadaan suci itu Allah menurunkan hidayah ke dalam hatinya Lalu dia masuk Islam Setelah dia masuk Islam Dia ketemu dengan Rasulullah Dia mengatakan Sungguh dulu engkau adalah orang yang paling saya benci Maka sekarang engkau adalah orang yang paling saya cintai Allah mengubah sesuatu dengan sifat lemah lembut Yang tidak bisa diubah dengan sifat yang kasar dan keras Lalu muncul lagi adegan Seorang laki-laki di zaman Nabi Muslim Tapi dia suka minum Lalu ketika dia dalam keadaan mabuk Dia suka mengganggu orang di jalan Sehingga ditangkap oleh para sahabat Dihadirkan kepada Nabi Nabi mengatakan ikat dia di depan masjid Lalu Nabi mengatakan Kita akan menghukum dia dengan cara Setiap orang yang datang ke masjid Mengambil sendalnya dan memukul dia dengan sendal mereka Setiap masuk masjid Setiap masuk masjid Sendal dipegang, pukul Dan memukulnya pun di bagian yang tidak akan melukai Mungkin di lengannya atau di kakinya Dipukul lalu masuk ke masjid supaya dia sadar. Lalu tiba-tiba ada seorang laki-laki sahabat memukulnya sambil mencela dengan mengatakan celaka kamu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Jangan begitu. Janganlah engkau membantu setan untuk mencelakakan saudaramu." Tegas tetapi tetap menjaga kehormatannya. Sampai Nabi bersabda, kalau kita baca kitab ya, rihadustholihin ada bab yang khusus masalah ini. Nabi bersabda, "Jika budak perempuan kalian berzina Maka cambuklah dia Tetapi jangan mencela dia Kalau dia berzina untuk kedua kalinya Cambuklah dia Tetapi jangan mencela dia Kalau dia berzina lagi untuk ketiga kalinya Maka jualah dia Walau dengan harga seutas tali yang murah Tetapi jangan mencela dia Dalam Islam tidak ada ruang Untuk mencela siapapun Tetapi hukum Hak agama untuk ditegakkan Sedangkan celaan bukan bagian dari agama ini sikap lemah lembutnya Islam tanpa kehilangan ketegasannya. Kemudian Nabi juga mengatakan tentang bagaimana seorang suami kepada istri. Istausu bin Nisaikhayran, fa innal marata khulikat min dila, wa inna awajat dila Allah. Perlakukanlah istri kalian dengan lemah lembut, dengan baik, karena sesungguhnya perempuan itu tercipta dari tulang rusuk dan tulang rusuk yang paling bengkok itu yang atasnya. Jika kalian terlalu kaku keras, mereka akan patah. Dan jika kalian membiarkan mereka tetap bengkok, ista'usubin nisa'ikhairat perlakukan mereka dengan lemah lembut. Ini diantara banyak sekali riwayat riwayat tentang pentingnya sifat lemah lembut, walaupun bukan berarti tidak ada ketegasan sama sekali. Yang ketiga, setelah hayyinin rendah hati, layyinin lemah lembut, ada sahlin. Sahlin itu Mudah dan memudahkan Kalau ke dirinya easy going Kalau ke orang lain itu Dia sangat gampang, Enjoy gitu Tidak terlalu mempersulit urusan orang lain Dan saking ingin memudahkan urusan orang lain Nabi SAW sering kesulitan sendiri Saking ingin memudahkan urusan orang lain Sampai beliau sering kesulitan sendiri Di antaranya Suatu saat Nabi sedang berada di pasar Tiba-tiba ada seorang perempuan Kemudian meminta Nabi, "Hei anak muda, temenin saya belanja." Enggak tahu kalau itu Rasulullah, Rasulullah. Ditemenin sama Nabi angkat barang-barangnya sampai selesai semuanya, kemudian diantarkan ke rumahnya sehingga Nabi jadi tidak menyelesaikan hajatnya sendiri demi memudahkan urusan orang lain. Karena Allah berfirman, "Siapa yang memudahkan urusan saudaranya di dunia, maka Allah mudahkan urusan-urusan dia nanti di akhirat." Dan kita tahu akhirat itu Hari ketika urusan akan sangat sulit dan kepayahan Nabi memudahkan Bahkan dalam sebuah riwayat yang juga cukup terkenal Suatu pagi Nabi Alaihi Wasallam lapar Kemudian beliau datang ke dapur Istrinya membuka-buka Kalau bahasa kita mungkin membuka panci gitu Ingin mencari makanan apa di dapur Ternyata hari itu Aisyah belum memasak apa-apa Sehingga Nabi ketika lagi buka-buka panci di dapur Tiba-tiba Aisyah muncul Nabi tidak ingin mempersulit Aisyah Sehingga tiba-tiba Nabi mengatakan Ya Aisyah hari ini saya berpuasa Sehingga Aisyah otomatis mengatakan Oh ya sudah kalau gitu sekalian Memang saya hari ini tidak memasak Bukankah puasa sunnah boleh niat belakangan Dengan syarat belum makan apa-apa Akhirnya Nabi yang tadinya niat tidak puasa Gara-gara tidak ada makanan Dan tiba-tiba Aisyah muncul Dan kalau Nabi sampai ketahuan lagi buka-buka panci Nanti Aisyah terpaksa harus belanja Masak segala macam untuk memudahkan Aisyah Nabi mengatakan langsung Aisyah hari ini saya berpuasa Sehingga Aisyah tidak perlu merasa e, bersalah Karena tidak memasak hari itu Lihat bagaimana Nabi memudahkan urusan keluarganya Bahkan ketika ditanya kepada Aisyah Ya Aisyah apa yang dilakukan Nabi di rumah Aisyah mengatakan Nabi di rumah sibuk menyelesaikan semua urusan istri-istrinya Jadi Nabi kalau di luar Orang berlomba-lomba menyelesaikan hajat beliau, kalau di rumah beliau justru sibuk dan tidak berhenti untuk menyelesaikan hajat keluarganya, menyelesaikan urusan orang lain, sahlin, memudahkan. Dan Allah Subhanahu wa taala senang memudahkan urusan hamba. Yuridullahu bikumul yusra Wala la yuridu bikumul usra. Allah ingin memudahkan kalian dan tidak ingin mempersulit kalian. Lalu siapa kita yang ingin mempersulit urusan orang lain? Bahkan Allah saja ingin memudahkan urusan kita. Yang terakhir jamaah yang dirahmati Allah Sifat yang dicintai Allah Dari seorang hamba adalah Qari bin Qari bin ini Lalu menjadi bahasa Indonesia Karib Artinya dekat Akrab Tidak jaim Orangnya itu mudah untuk bergaul Baru kenal dengan dia Langsung akrab Dan juga bukan berarti dia selalu so akrab atau caper dan seterusnya tetapi mudah bergaul dengan dia tidak ada jarak tidak membuat orang sungkan Rasulullah SAW ketemu dengan siapapun orang itu akan mudah curhat kepada beliau bahkan seorang perempuan yang baru kenal beliau dengan nyaman curhat kepada beliau datang seorang perempuan mengatakan ya Rasulullah bukankah Allah la yastahi min al-haq Allah tidak malu kalau kita ngomong tentang suatu kebenaran kata nabi ya Memangnya ada apa? Kata dia, ya Rasulullah, bagaimana cara membersihkan haid? Seorang perempuan nyaman bertanya itu kepada Rasulullah. Dan pasti tidak akan nyaman bertanya itu kepada yang lain. Bagaimana cara membersihkan haid? Nabi mengatakan, ya dibersihkan. Kata dia, ya tapi bagaimana? Kata Nabi, ya dibersihkan. Kata dia, ya tapi bagaimana ya Rasul? Akhirnya Aisyah. Yang mendengar pertanyaan ini memegang tangannya membawa dia masuk ke dalam dan dijelaskan secara lebih jelas, lebih detail. Karena Nabi tidak mungkin menjelaskan itu kepada yang bukan mahramnya. Tapi intinya di sini betapa seorang perempuan merasa nyaman untuk curhat menanyakan perihalnya kepada Rasulullah, termasuk sampai turun ayat curhat di dalam Al-Quran. Tahukah kita surat curhat di dalam Al-Quran? Surat curhat itu namanya Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Kalau kita baca Al-Mujadilah artinya curhat. Kalau kita baca Al-Mujadilah artinya perempuan yang sedang curhat. Sampai turun ayat tentang curhat, seorang perempuan datang kepada Rasulullah dan menanyakan perihal masalah keluarganya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada orang yang datang kepada nabi dalam keadaan kecewa. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tunjukkan empat sifat ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Mulai dari keluarga, tetangga, siapapun Bahkan orang yang kadang kita tidak kenal di jalan Bukankah dengan tersenyum kita bisa mencairkan suasana? Bukankah dengan sedikit mengalah itu tidak akan merugikan kita? Kita adalah muslim Dan sebagai muslim kita punya tanggung jawab Untuk memperlihatkan bahwa Islam itu agama yang indah Agama yang terbaik Jangan sampai agama Islam ini dicela Justru karena akhlak kita yang tidak baik Berarti kita telah mencoleng agama kita sendiri Barakallahu li walakum Alhamdulillahirrabbilalamin Ashihadu an la ilaha illallah Wa ashihadu anna muhammad rasulullah Allahumma salli wa salli mubarik Ala sayidina wa habibina wa maulana muhammadin wala wa alihi wa sahbihi ajmain Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhan nas ya ayyuhalladzina amanu la yaskhur qawmun min qawmin asa ayyakunu khairam minhum wa la nisa'u um min nisa asa ayyakunna khairam minhum Janganlah kalian saling mencela karena bisa jadi orang yang dicela itu lebih baik daripada orang yang mencela. Begitu juga sekelompok perempuan, jangan mencela kelompok perempuan yang lain karena bisa jadi perempuan yang dicela itu lebih baik daripada yang mencela. Intinya ayat-ayat akhlak di dalam Al-Qur'an itu sangat banyak dan jangan lupakan bahwa akhlak itu sama pentingnya dengan akidah dan ibadah dan bukan berarti mengambil akhlak membuang akidah dan ibadah atau sebaliknya, mengambil akidah dan ibadah saja tapi mengabaikan akhlak. Islam adalah sebuah kesatuan. Memahami Islam itu harus kafah udhulufisilmi kafah masuklah kalian ke dalam agama ini secara utuh. Utu artinya tidak mengambil sebagian ayat dan membuang sebagian yang lain, mengambil satu sunnah dan membuang sunnah yang lain, mengambil satu syariat dan membuang syariat yang lain. Maka siapapun yang membeda-bedakan antara satu ayat dengan ayat yang lain, satu sunnah dengan sunnah yang lain, satu syariat dengan syariat yang lain, sungguh dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yukariyoonallah waladina amanu wama yakhtamunailla amfu sahun. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Ayat dan hadis-hadis tentang akhlak ini dalam kehidupan kita Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan apa yang dijanjikan kepada kita Yaitu terhindar dari api neraka Terakhir marilah kita sama-sama berdoa Dan saya selalu berharap kaum muslimin di seluruh dunia Hari Jumat adalah yaumud doa Hari diijabahnya doa Maka bantulah saudara-saudara kita di Suriah Di Palestina, di Rohinya, di seluruh dunia Termasuk mungkin yang di Indonesia seperti di Aceh dan di seluruh Indonesia, bantulah mereka dengan doa. Mudah-mudahan doa-doa kita akan meringankan urusan-urusan mereka dan akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ufir lana wal muslimin. Allahumma ufir lana wal walidina. وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا من لدنك رحمة وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ من فَرَجًا وَمِنْ كُلِّ عُسْرٍ يُسْرًا اللَّهُمَّ مُنْصِرَ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ Allahumma ansur al-Muslimin Fee Falishtin Allahumma ansur al-Muslimin Fee Suriya Allahumma ansur al-Muslimin Fee Al-Iraq Allahumma ansur al-Muslimin Al-Mustawafin Al-Mazlumin Fee Rahinya Allahumma ansur Dawatana Ya Allah اللهم اشفي صدور المسلمين يا الله اللهم اجعل بلدنا هذا اندونسيا بلداً, بلدا آمنا بلدا آمنا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم يا رزاق Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina kurnaayun wajjalna limatqin imama Ya Allah Ya Rhaman Rahimin Ampunkanlah dosa-dosa kami Ya Allah Maafkanlah kesalahan kami Ya Allah Ya Rhaman Rahimin Anugerahkanlah kepada bangsa kami ini pemimpin-pemimpin yang taat kepadamu dan adil kepada manusia Berilah petunjuk-Mu kepada pemimpin-pemimpin kami dan bimbinglah ulama-ulama kami. Berilah hidayah kepada pemuda-pemuda Islam di Indonesia dan bangkitkanlah Islam di tangan-tangan para pemudanya. Berikanlah kepada kami keluarga-keluarga yang menjadi penyejuk mata kami dan jadikanlah kami imam dalam ketakwaan. Ya Arhamarrahimin, bantulah saudara-saudara kami di seluruh dunia, saudara-saudara kami di Palestina, di Suriah, di Irak, di Myanmar, di Yaman, di Mesir dan di seluruh dunia ya Allah, bantulah saudara-saudara kami di Nangro Aceh Darussalam dan kuatkanlah kesabaran mereka, hindarkanlah negeri ini dari malapetaka dan musibah-musibah yang akan mengambil dan Menyakiti hati, menyakiti urusan dan menyulitkan urusan kaum Muslimin, Ya Orhamar Rahimin, satukanlah barisan kaum Muslimin, satukanlah hati kaum Muslimin. Engkaulah yang menggenggam hati hambaMu. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kebesaranMu, Ya Allah, Ya Orhamar Rahimin. Jadikanlah kami termasuk di antara orang-orang yang menolong agamamu. Jangan engkau biarkan kami menjadi orang yang hanya duduk berpangku tangan dan membiarkan agamamu dalam keadaan terluntak luntak. Ya Arhamar Rahimin, selamatkanlah kami di dunia dan di akhirat. Jauhkan kami dari azab kubur, berikanlah kepada kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa kina azabannak. Uluha qawlihada wa astaghfirullahalai walakum innahu walaghafurur rahim.